Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa sahabihi wa man tabi Wa khabar biasa nilai yawmidi Kita lihat uh, Tentang kasus kolektif Ini memang masalah khilaf Di antara Para ulama Karena menurut uh, kaidah yang dikenal Bahwa pembagian harta waris itu harus dimulai dari ashabul furut. Setelah itu baru kepada asobah. Sebagaimana yang sudah pernah tadi kita sebutkan. Urutannya. Namun demikian dalam masalah ini ternyata ada terjadi suatu masalah yang kontradiktif. Sesuatu yang keluar dan menyimpang dari kaidah aslinya. Atau dikenal juga dalam masalah ini Namanya kasus mustaroka Mustaroka artinya kolektif Sementara itu di sisi lain Masalah ini telah memancing perbedaan pendapat Dari sejak masa sahabat tabi'in dan para imam mustahidin Contohnya misalnya dalam kasus ini Ada seorang meninggal dunia Meninggalkan suami Ibu Dua saudara laki-laki seibu Artinya dua saudara laki-laki seibu Dan dua orang saudara kandung laki-laki Atau lebih dari dua orang Nah pembagiannya Kalau kita lihat secara Hitungan yang kemarin kita pelajari Yang kita pelajari ini Bahwa suami mendapatkan setengah Karena dia tidak Tidak ada cabang Tidak mempunyai anak Ibu mendapatkan seperenam Karena di situ nanti ada dua saudara laki-laki atau lebih Kemudian dua orang saudara seibu Itu bagiannya sepertiga Sedangkan saudara kandung laki-laki Itu tidak mendapatkan bagian Karena dia sebagai asobah Sedangkan ahli harta waris itu Dibagikan telah habis Kalau kita lihat kan suami setengah Ibu Dapat seper enam, dua saudara seibu itu kan sepertiga, sementara KPK-nya adalah enam, niran. Pokok masalahnya itu enam. Berarti suami bagiannya tiga, ibu bagiannya satu, dan dua saudara itu bagiannya sepertiga berarti dua. Berarti kan sudah enam, niran. Sudah enam. Sementara saudara kandung laki-laki asoba, berarti dia tidak dapat Dianggap bahwa itu adalah telah habis Nah berdasarkan kaidah yang berlaku Saudara kandung laki-laki sebenarnya memiliki Padahal kalau kita lihat Dia memiliki kekerabatan lebih dekat Lebih kuat dibandingkan dengan Saudara laki-laki seibu Tetapi pada kasus ini justru Terjadi sebaliknya Karena masalah ini merupakan kasus kolektif Selain sebagai masalah Yang menyimpan dari kaidah aslinya jelas menyimpang karena mestinya saudara kandung lebih bisa mendapatkan harta warisan dibandingkan saudara seibu juga karena para sahabat tabiin serta para imam mustahin dalam masalah ini menyatakan bahwa saudara kandung laki-laki disamakan dengan saudara laki-laki seibu sehingga mereka mendapatkan seper tiga bagian dan dibagikan secara rata diantara mereka termasuk saudara kandung laki-laki Nah Di samping itu masalah lain juga menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama sejak dari masa sahabat, tabi'in dan imam mustahidin. Ada perbedaan pendapat di kalangan para pukoha dalam masalah ini, masalah kolektif, itu ada dua kubu. Yang pertama menyatakan bahawa hak waris saudara kandung itu mendigugurkan sebagaimana mengikuti koedah yang ada. Artinya pendapat ini pernah dikemukakan oleh Abu Bakar al Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abbas dan yang lainnya. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahawa hak waris pada saudara kandung itu dikolektifkan dengan hak waris para saudara laki-laki seibu. Dan pendapat ini dilakukan oleh Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, Ibn Mas'ud dan yang lainnya. Adapun pendapat yang pertama ini lebih banyak dianu dan diikuti oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan pendapat yang kedua Itu banyak dimiliki dianud oleh Maliki dan Syafi'i Selain itu Masalah ini di kalangan ulama farai Dikenakan dengan sebutan Umar Riyah Karena Umar Ibn Khattab Pernah mempunis masalah ini Juga pernah dikenal dengan sebutan himariyah hajariyah dan Yamiyah Taib diriwayatkan bahwa Masalah mustaraka ini pernah diajukan Kepada Umar Ibn Khattab Umar pertama kali menjumpai kasus seperti ini dan mempunis Saudara kandung tidak mendapatkan bagian hak waris sedikit pun Kemudian pada tahun berikutnya masalah lain diajukan kembali kepadanya Ketika dia hendak mempunis seperti tahun lalu Proteslah salah seorang ahli warisnya Wahai Amirul Muminin, sungguh mustahil Bila ayah kami dianggap keledai atau batu yang terbuang di sungai Bukankah kami ini dari anak dari seorang ibu Umar menyimak perkataan orang itu Dan berpikir bahwa apa yang diucapkannya Benar dan tepat Maka kemudian dia memponis dengan Memberi hak Yaitu saudara seibu dan saudara sekandung Secara bersamaan Dan dibagi sama rata Contohnya adalah Seperti ini misalnya Seorang meninggal dunia Meninggalkan suami, ibu Saudara seibu Kemudian dua saudara Uh, kandung. Adapun suami karena enam itu di apa namanya uh, jadi suami bagiannya dapat tiga. Sementara ibu bagiannya satu. Kemudian saudara seibu sepertiga dibagi rata dengan saudara kandung kemudian saudara kandung dapat tak waris karena dianggap seperti saudara seibu dengan mendapatkan bagian sepertiga dibagi adil nah kalau di misalnya enam tadi enam tiga dengan e, suami bagiannya tiga ibu bagiannya satu sementara dua saudara e, seibu dan dua saudara kandung itu kan dibagi sepertiga dibagi rata dengan mereka Itu kan sisanya ada 2 Nah itu kalau dari 6 eh, Jadi KPK nya itu dinaikkan dari tidak 6 dinaikkan jadi 18 Supaya apa namanya Sebagaimana yang saya sebutkan tadi Bahwa yang mau dibagi eh, Tadi saya kita kembali ke soal Ini kan soalnya, jadi saudara suara suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu, dan dua orang saudara perempuan se uh, atau lebih, ya kan? Jadi di situ yang mau dibagi, kalau kita naikkan, dinaikkan itu karena dikalikan tiga. Karena yang mau dibagi itu ada uh, Tiga Yang mau dibagi itu kan ada tiga Ada suami, ada ibu, ada saudara seibu Ini dinaikkan menjadi dinaikan KPK-nya, pokok masalahnya dinaikkan dari 6 menjadi 18. Kalau 18, berarti suami bagiannya di 18 dibagi setengah, itu 9. Kemudian ibu dibagi, jadi itu 18 dibagi ibu dibagi, jadi itu 18 dibagi 6, bagiannya 3. Kemudian saudara kandung seibu 18 dibagi 3 itu kan juga 6. Cuma 6 itu dibagi eh sepertiga untuk saudara seibu itu adalah sepertiga dari 6. Itu adalah 4 dan saudara kandung itu dapat 2. Nah ini sepertiga setelah dibagi uh, dibagi Pak, maksudnya pembagiannya ini. Ini kan uh, Ini kan dari pokok masalah 6 itu dinaikkan menjadi 8. Ayo eh, jadi 18. Maka kalau dihitung suami itu 2 1/2 dari 18 kan 9. Kemudian Ibu 18 dibagi 6 kan 3. Kemudian saudara seibu sisanya itu kan berarti berapa? 9 tambah 3 kan 12. Iya kan? 12 berarti sisanya 6, iya kan? Iya kan? 6. Sementara saudara seibu itu kan sepertiganya. Sepertiga. Sepertiga. Sepertiga dari enam itu adalah berapa? Empat, ya kan? Itu artinya dia mendapatkan eh, Itu kan sisanya enam Jadi dia dapat seperempat Adapun dua saudara kandung Kandung itu dari enam Sisanya dari empat itu dua Sebab begini, kenapa kok dinaikkan jadi 18 Kalau dinaikkan jadi 12 Enam ke dua belas nanti tidak ingat sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa dalam pembagian warisan itu tidak boleh ada koma tidak boleh ada koma sementara ini kan dua dua saudara saya ibu itu kan mau dibagi dua, kalau empat dibagi empat kan dibagi dua kan dapat dua-dua kemudian saudara kandung yang mau dibagi dua itu dapat dua itu bisa dibagi satu-satu tapi itu yang istilah uh, untuk kolektif Adapun persyaratan masalah kolektif ini jumlah saudara seibu itu harus dua orang atau lebih. Baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua saudara yang ada benar-benar saudara kandung. Sebab bila saudara seayah maka gugurlah haknya secara ijma. Dan dalam hal ini tidak berbeda apa, apakah hanya satu orang atau banyak. Yang ketiga saudara kandung itu hanya harus saudara laki-laki. Sebab bila perempuan maka akan mewaris secara farad. Dan masalahnya pun juga akan naik. Serta ke kolektifnya pun juga akan menjadi batal. Tapi ini hanya untuk kasus ini saja. Yang kasus kolektif. Yang apa namanya jika. Saudara seibu berkumpul dengan saudara kandung. Baik. Ikhwatifillah rahimahni wa rahimahkumullah. Kita lanjutkan di sini masalah awl dan araq Masalah awl dan araq. Apa ini maksud dengan al-aul? Al-aul dalam bahasa Arab itu mempunyai arti yang banyak. Di antara makna al-aul adalah dolom, melakukan perbuatan aniaya. Artinya dia menganiaya ahli waris yang lain. Atau al-aul juga artinya tidak adil, seperti yang dipermankan oleh Allah Subhanahuwataala. Nah, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada perbuatan aniaya. Bisa dilihat dalam surah Nisa ayat 3. Itu kalimat ala ala di situ dimana berbuat aniaya. Al-Aul juga bermana naik atau meluap. Seperti dikatakan, al mau idar-tafa'a. Ala al-ma artinya air itu naik meluap. Al-aul juga bisa berartinya bertambah seperti dalam kalimat ala al-mizan yang berarti berat timbangannya ala al, -al Itu secara bahasa bisa bermaknanya zulm, bisa maknanya naik, bisa maknanya bertambah. Adapun menurut manusia al-aul menurut istilah fuqaha adalah Bertambahnya jumlah bagian farad Dan berkurangnya Nasib bagian Para ahli waris Jadi al-awli itu adalah Bertambahnya jumlah bagian farad Dan berkurangnya Nasib bagian para Ahli waris Seperti misalnya tadi 6 Pokok masalahnya itu 6 Bisa jadi 8 8 Nah, itu jadi 6 jadi 8 misalnya Nah ini adalah apa berarti e, Bertambahnya jumlah bagian farad Akhirnya tapi nanti yang mendapatkan bagian itu jadi sedikit Artinya berkurang bagiannya Hal ini terjadi karena banyaknya ashabul furud Ini terjadi banyak tadi ashabul furud Sehingga harta yang dibagikan itu habis Padahal diantara mereka ada yang belum menerima bagian Maka dalam keadaan seperti ini kita harus menaikkan atau menambah pokok masalahnya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada meski bagian mereka akhirnya menjadi berkurang. Kita ambil contoh nanti misalnya begini, ada nanti banyak contoh aulnya. Kalau ini aul atau tidak, coba kita perhatikan. Seorang misalnya bagian seorang suami yang mestinya dapat setengah. Itu dapat berubah menjadi sepertiga. Itu dalam keadaan tertentu. Bila pokok masalahnya dinaikkan dari semula enam menjadi sembilan. Maka dalam hal ini seorang suami yang mestinya dapat tiga per enam. Setengah itu hanya dapat tiga per sembilan. Kan suami itu kan dapat setengah kalau tidak punya anak ya kan. Itu tiga per enam. Tapi kalau dinaikkan ke sembilan maka apa? suami itu hanya 3 per 9 jadinya 1 per 3 begitu fullnya dengan ashabul furut yang lain bagian mereka dapat berkurang manakala pokok masalahnya naik atau bertambah nah apalah apa yang melatar belakang terjadinya awal ini pada masa Rasulullah S.A.W sampai masa Khalifah Abu Bakar Siddiq kasus awal atau penambahan sebagai salah satu persoalan dalam pembagian waris. Padahal itu tidak pernah terjadi. Masalah aul pertama kali muncul pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ibnu Abbas berkata, orang yang pertama kali menambahkan pokok masalah yakni aul itu adalah Umar bin Al-Khattab dan hal itu ia lakukan ketika farat yang harus diberikan kepada ahli waris ahli waris itu bertambah banyak. Secara lebih lengkap riwayatnya dituturkan seperti berikut ini. Seorang wanita wafat meninggalkan suami dua orang saudara kandung perempuan. Nah, yang masuk dalam ilmu faraid bagian yang mesti diterima suami itu berapa? Kan meninggalkan suami dan dua saudara perempuan kandung, ya kan? Suami adalah setengah, ya kan? Setengah karena tidak punya cabang ahli waris, maksudnya tidak ada anak. Adapun dua saudara kandung perempuan itu kan 2/3. Nah, demi, de, dengan demikian berarti faradnya telah melebihi peninggalan waris. Kalau setengah 2 dengan 2/3 itu kan KPK-nya kan 6, ya kan? Pokok masalahnya 6, berarti suami bagiannya berapa? 3. Sementara bagian dua anak perempuan itu kan berapa? 4, ya kan? Berarti dinaikkan menjadi 7, ya kan? Dari enam pokok masalah enam itu jadi naik jadi tu tujuh itu namanya aul itu namanya aul jadi kalau kita bagi enam berarti ada orang yang nggak dapat padahal yang mau dibagi tujuh ya kan itu berarti ada yang tertolimi ada yang tertolimi tapi kalau kita misalnya enam kita bagi kepada tujuh tujuh itu kita bagi kepada tujuh berarti Bagiannya jadi berkurang, bagian ahli waris itu berku berkurang. Tapi kalau kita bagi enam, berarti ada yang nggak dapat, itu kan zulum. Tapi itu makanya harus diawulkan. Namun demikian suami tersebut tetap menuntut haknya untuk menerima setengah dari harta waris yang ditinggalkan istri. Begitupun juga dua orang saudara kandung perempuan mereka tetap menuntut agar dua pertiga yang menjadi hak waris itu diberikan kepada keduanya. Nah menghadapi kenyataan demikian Umar pun jadi kebingungan. Dia berkata sungguh aku tidak mengerti. Siapakah diantara kalian yang harus didahulukan. Dan siapa yang harus diakhirkan. Sebab kalau saya berikan kepada haknya suami. Pastilah saudara kandung perempuan pewaris akan dirugikan. Karena berkurang bagiannya. Begitu pula sebaliknya. Bila aku berikan terlebih dahulu kepada hak keduanya saudara kandung perempuan pewaris. Maka akan berkuranglah nasib bagian suami Umar kemudian mengajukan persoalan ini kepada para sahabat Rasulullah Di antara mereka ada Zaid bin Thabit Dan menganjurkan kepada Umar agar menggunakan Aul Umar pun menerima anjuran Zaid dan berkata Tambahkanlah hak para ashabul furud Akan faratnya Para sahabat menyepakati langkah tersebut Dan terjadilah hukum tentang Menjadilah hukum tentang aul, penambahan farad itu sebagai keputusan yang disepakati oleh para sahabat. Tapi itu makna dari al aul. Adapun pokok masalah yang dapat diaulkan, jadi pokok masalah yang dapat diaulkan, ingat pokok masalah yang dapat diaulkan itu, eh, yang diaulkan itu adalah dalam ilmu farad itu, itu kan ada tujuh. Tiga diantaranya dapat diaulkan. Sedangkan yang empat tidak dapat. Ketiga pokok masalah yang dapat diaulkan itu adalah. Enam. Ingat ini awalnya ya. Pokok masalah yang bisa diaulkan cuma. Pokok masalah enam. Dua belas. Dan dua puluh empat. Jadi enam, dua belas, dan dua puluh empat. Yang bisa diaulkan. Sedangkan pokok masalah yang. Eee. Uh, tidak bisa diaulkan itu adalah kalau pokok masalah itu 2, 3, 4 dan 8. Jadi ada yang bisa diaulkan apa namanya? 6 itu bisa diaulkan ke 7, 8, 9, 10. Kalau yang 12 bisa jadi 15. Kalau yang 24 bisa jadi 27. Itu bisa diaulkan. Adapun yang tidak bisa diaulkan itu 2, 3, 4 dan 8. Ini yang pokok masalah dua tiga empat delapan itu tidak bisa diaulkan. Taib sebagai contoh pokok yang dapat diaulkan seorang wafat meninggalkan suami serta seorang saudara kandung perempuan. Ini Taib ini kalau kita suami dan seorang saudara kandung perempuan maka pembagiannya apa suami setengah saudara kandung perempuan setengah. Iya kan? Berarti bagiannya suami satu Karena pokok masalahnya kan dua ya kan? Nah, Dua itu kan tidak ada Aulnya, ya sudah berarti bagian Suami satu Bagian saudara kandung perempuan juga Satu, maka Masalah ini tidak menggunakan aul Kenapa? Karena pokok masalahnya Dua Contoh lain Seorang wafat meninggalkan Ayah dan ibu Meninggalkan ayah dan ibu Ibu dapat berapa? Sepertiga Bagian, sisanya diambil oleh Bapak, iya kan Berarti, pokok masalahnya di situ berapa Tiga, iya kan Berarti ibu bagiannya berapa Satu, iya kan Bagiannya satu, sementara sisanya Dua bagian diambil oleh ba Bapak, kan gitu Itu sudah pas, iya kan Tidak ada aul, kenapa, karena pokok masalahnya ti Tiga Kemudian contoh masalah Contoh lain, seorang wafat Meninggalkan seorang istri Saudara kandung laki-laki Saudara kandung perempuan Maka pembagiannya adalah apa? E, istri bagiannya berapa? Seperempat Karena tidak ada cabang Seperempat dia bagiannya Kemudian Saudara kandung laki-laki Itu berapa? Saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan Itu adalah si sisa Sisanya berapa? 3 per 4 dia kan? kan 1 per 4 diambil oleh Istri Nah istri 1 4 berarti bagiannya berapa? 1 kan Karena 1 4 kan pokok masalahnya 4 Pokok masalahnya 4 Berarti bagiannya istri itu adalah 1 Sedangkan 3 per 4 sisanya Itu dibagi dua antara saudara kandung laki-laki eh, dibagi dua antara saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan yaitu berapa jadinya jadi ah, dua perempat diambil oleh laki-laki dan seperempat diambil oleh perempuan ini enam empat ini ada nggak aul tidak ada aul iya kan tidak terjadi aul karena awal itu hanya e, tadi 6 pokok masalah yang 6, 12 dan 24 contoh kasus yang lain seorang wafat, ini yang 8 itu tidak ada awal juga contoh kasus yang lain, seorang wafat meninggalkan seorang istri, anak perempuan dan saudara kandung perempuan ini maksudnya dibuat tabel semua ya maka pembagiannya adalah apa? istri, seper, berarti bagiannya berapa? Seper per 8 iya kan? Kenapa 1 8? Karena dia punya anak perempuan Kemudian seorang anak perempuan bagiannya berapa? Setengah Ya kan? Seorang anak perempuan setengah Kemudian saudara kandung perempuan Itu sisanya Itu sih Sisa namanya apa? Asoba ma'al ghair Asoba mal, ma Ma'al ghair Berarti bagiannya Coba kita lihat Pokok masalahnya itu kan istri seper delapan, anak perempuan setengah, sisanya, berarti pokok masalah itu delapan, iya kan? Delapan, berarti istri bagiannya berapa? Satu, sementara eh, anak perempuan empat, sudah lima kan? Sisanya berapa? Tiga, ya kan? Tiga, eh, itu adalah eh, sisanya yaitu tiga. Maka secara ringkas dapat dikatakan pokok masalah dalam contoh yang kita kemukakan ini itu tidak dapat diaulkan sebab pokok masalahnya cocok atau tepat dengan bagian para sahabatul furud. Tapi itu pokok masalah yang tidak bisa diaulkan yaitu apa 2, 3, 4 dan 8. Adapun pokok masalah yang dapat diaulkan itu tadi berapa? 6, 12 dan 24 Namun ketiga pokok masalah ini Masing-masing berbeda dan mempunyai Sifat tersendiri Seperti di sini angka 6 Itu dapat diaulkan sampai Angka 10 Berarti 6 itu Pokok masalah 6 itu bisa Dinaikkan sampai Ke angka 10, karena 6 itu bisa jadi 7 Bisa jadi 8, bisa jadi 9, bisa jadi 10 Artinya dia, dia dapat naik menjadi 7, 8, 9 atau 10. Lebih dari angka itu tidak bisa. Berarti pokok masalah 6 hanya dinaikkan sampai 4 kali saja. Misalnya di naik sampai 6, 7, 8 dan uh, 7, 8, 9 dan 10 10 hanya 4. Kemudian pokok masalah yang 12 itu hanya dapat naik ke 17. Sampai naik ke 17 Namun hanya untuk angka ganjilnya Lebih jelasnya pokok masalah 12 Itu hanya dapat naik ke angka 13 Ke 15 Dan ke 17 Lebih dari itu tidak Tidak bisa nanti akan kita lihat contohnya Maka angka 12 Itu hanya dapat diawulkan 3 3 kali saja ya berapa 13, 15, dan 7 17 Sedangkan pokok masalah 24 itu hanya dapat diaulkan kepada 27 saja. Maksudnya hanya sah, satu. Dan itu pun hanya satu masalah faraid yang memang masuk di kalangan ulama faraid dengan masalah al-mimbaria. Tapi untuk lebih menjelaskan, kita lihat contoh yang bisa diaulkan. Taib, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang ayah, seorang ibu, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Lihat di tabel aja. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan seorang ayah, seorang ibu, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Bapak itu bagiannya berapa? Sepertiga. Kenapa seperlima? Karena dia punya anak perempuan, ya kan? Punya cucu lagi, silahkan. Iya kan? Ibu juga seperlima. Karena dia punya cucu Seorang anak perempuan bagiannya berapa? Setengah Cucu perempuan dari anak laki-laki 1 per 6 Artinya penyempurna dari 2 per 3 Mestinya kan anak perempuan dengan cucu perempuan Ini kan dihitung 2 per 3, iya kan? Cuma anak perempuan setengah Ini cucu perempuan Setelah diambil setengah dari anak perempuan Berarti sisanya 1 per 6 Maka 1 per 6 Coba kita lihat Pokok masalahnya itu berapa? 6 Iya kan? berarti bapak itu bagiannya nilainya satu gitu kan enam bagi enam kan satu ya kan ibu juga bagiannya nilainya satu anak perempuan bagiannya berapa tiga sementara cucu perempuan dari anak laki-laki bagiannya satu ini sudah pas ya kan pokok masalahnya enam yang dibagi enam itu sudah pas ini namanya tidak ada aul jadi kalau kita ini katakan ini tidak ada Nah, tidak ada aul Sebab masalahnya yang uh, Artinya masalahnya pokok masalah Dengan farat itu sudah pas iya kan? Sudah pas Tidak tidak ada lagi yang uh... Tapi Ini contoh yang pertama Ini kita katakan tidak ada aul Karena itu sudah pas Jadi enam itu ada yang bisa diaulkan Ada yang tidak bisa diaulkan Kalau dia pas berarti tidak bisa diaulkan Taip, Contoh kedua Seseorang meninggal dunia meninggalkan suami, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seibu. Suami itu bagiannya berapa? Setengah karena tidak punya cabang, ya kan? Tidak ada anak. Saudara kandung perempuan itu juga se-setengah karena dia seorang diri, ya kan? Seorang diri. Nah, saudara perempuan seibu itu seper 6 Itu adalah se-per-6. Uh, saudara perempuan seibu jika seorang diri seperti saudara perempuan saya se jika seorang diri itu seper enam jika dua atau lebih maka dua seper tiga itu seper tiga saudara perempuan seibu berarti kalau pokok masalahnya enam suami bagiannya berapa tiga gitu kan saudara perempuan kandung juga t tiga saudara perempuan seibu ibu satu padahal pokok masalahnya enam nah, ini naik menjadi berapa tujuh ini menjadi, berarti uh, Ini bisa diaulkan namanya, bisa jadi aul Artinya dinaikkan, tidak enam Tapi dinaikkan menjadi tu, tujuh Kalau tujuh dibagi ini Berarti, nah, cuma kalau tujuh Dibagi suami, saudara kandung Perempuan dan saudara perempuan seibu Itu akhirnya bagiannya Jadi berkurang, iya kan Karena tadi kalau enam nah, Berarti ada yang tersolimi Coba kalau enam, berarti hanya suami Dan saudara kandung perempuan yang dapat Saudara perempuan saya ibu enggak dapat, itu kan terzalimi. Pada dia punya hak waris. Tapi kalau dibagi 7, tapi akhirnya jadi suami yang setengah, jadi berkurang. Tidak setengah nilainya, iya kan? Tidak setengah nilainya karena sudah dibagi 7. Baik, ini contoh aul yang 6 jadi 7. Sekarang kita lihat aul 6 jadi 8. Iya kan? Pokok masalah 6 tapi jadi 8. Contoh Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, ibu, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seibu. Suami bagiannya berapa? Setengah. Ibu bagiannya seper enam, karena ada saudara kandung. Kan? Saudara kandung perempuan itu setengah. Sementara saudara kandung perempuan seibu itu seper enam. Pokok masalahnya berapa tadi? Enam, iya kan? Berarti suami bagiannya berapa? Tiga. Ibu bagiannya? 1 Saudara kandung perempuan bagiannya 3 Dan saudara perempuan seibu bagiannya 1 Jadi kalau kita lihat pokok masalahnya itu 6 Ini kan pokok masalahnya 6 Bagian suami setengah berarti 3 Ibu seperenam berarti 1 Saudara kandung perempuan setengah berarti 3 Sedangkan perempuan seibu seperenam berarti 1 bagian Bila demikian jumlah bagian telah melebihi jumlah pokok masalah yaitu 8/6, iya kan? Jadinya 8/6. Oleh karena itu, asal pokok masalah 6 dinaikkan menjadi 8. Masalah ini di kalangan ulama faraid dengan istilah al mubahala Memang e, karena di, di apa namanya? Na'ul itu kan berarti kalau menaikkan berarti bagian masing-masing jadi berkurang, iya kan? Kalau dibagi 6, berarti ada yang enggak dapat. Ada yang tidak dapat dan itu terzolimi. Maka itu makna aul? Aul itu cara bahas artinya juga maknanya menzolimi. Teh seseorang wafat, yang contoh yang keempat ini aul jadi sembilan, enam jadi pokok masalah enam diaulkan menjadi sembi sembilan. Contohnya adalah apa? Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, dua saudara kandung perempuan dan dua saudara laki-laki seibu. Suami itu bagiannya berapa setengah karena tidak punya cabang, ya kan? Dua saudara kandung perempuan itu berapa? Dua perti, dua pertiga karena dua orang atau lebih, ya kan? Kemudian dua saudara laki-laki seibu itu sepertiga. Tadi kalau seorang diri berapa? Sepernam, ya kan? So, so, saudara seibu itu sepernam, mau laki-laki atau -laki, perempuan sama, itu sepernam. Tapi kalau dua orang baik laki-laki atau perempuan itu jadi seper tiga berarti pokok masalahnya berapa dari setengah dua per tiga sepertiga kan enam iya kan enam berarti bagiannya suami berapa tiga bagiannya saudara perempuan empat iya kan enam bagi tiga dikali dua iya kan enam bagi tiga dua dikali dua jadi empat kemudian dua saudara laki-laki seibu bagiannya berarti dua dua berarti Pokok masalah 6 diaulkan menjadi berapa? 9. Jadi dalam contoh bagian yang ada melebihi pokok masalahnya karena pokok masalahnya diaulkan menjadi 9 sehingga jumlah bagian sesuai dengan pokok masalahnya dan ini dikenal dengan sebutan istilah Marwaniya. Tapi itu yang tadi 6 bisa diaulkan menjadi berapa? 7, 8, 9. Sekarang 6 diaulkan menjadi berapa? 10. Sepu, Contoh Seorang meninggal dunia Ini saya tidak Karena mestinya harus dibuat tabel satu-satu Mestinya harus dibuat tabel Seorang wafat meninggalkan suami Ibu Suami, ibu, dua saudara perempuan Sebapak Dan dua orang saudara perempuan seibu Maka pembagiannya adalah apa? Suami bagiannya berapa? Setengah karena tidak punya cabang. Ibu bagiannya berapa? 1/6. Sedangkan dua saudara sebapak itu 2/3. Kemudian dua saudara perempuan seibu seperti seperti. Nah, berarti kalau 1/2, 1/6, 2/3, 1/3, pokok masalahnya berapa? 6. Berarti suami bagiannya 3 ya kan? 3 bagian. Ibu bagiannya berarti 1. Nilainya 1 ya kan Sementara dua saudara seayah Itu bagiannya 4 Iya kan Kemudian saudara perempuan seibu Itu bagiannya 2 Berarti dalam contoh tersebut Bagiannya telah melebihi pokok Masalahnya yaitu 6 Banding 10 Iya kan Karena itu kita harus menaikkan pokok masalah yang Semula 6 itu menjadi 10 Tapi itu Aul eh 6 itu bisa diawulkan dari hanya dinaikkan sampai berapa? 10, 10 dan tidak bisa lebih dari itu. Tidak ada lagi kasus 6 itu jadi 12 atau 6 jadi enggak ada lagi, iya kan? Hanya maksimal sampai 10. Baik, contoh awal pokok masalahnya 12. Kalau 12 tadi bisa dinaikkan menjadi berapa? 3. 3 kali kan? 13 atau 15 dan 17. Teh, contohnya misalnya yang 13 kita lihat. Ini contoh kasus seorang wafat meninggalkan seorang istri, ibu dan dua orang saudara kandung perempuan. Nah, istri bagiannya berapa? Istri bagiannya berapa? 1/4 karena tidak punya anak, ya kan? Ibu bagiannya berapa? 1/6 karena dia punya saudara kan? kandung. Kemudian dua saudara kandung perempuan berapa? 2/3. Per Jadi 1/4, 1/6 dan 2/3 itu KPK-nya yang paling kecil berapa? 12, ya kan? Iya kan? Berarti bagiannya istri ya 12 bagi 4 berapa? 3, bagiannya 3. Sementara bagian ibu du 2, 2. Berarti sudah 5, ya kan? Kemudian 2/3 bagiannya dua anak perempuan berarti adalah 8. Nah, 3, 2, dan 8 Berarti jumlahnya berapa? 3, 2, dan 8 berarti 3 13 Sehingga apa namanya Karena itu harus dinaikkan menjadi 3 13 sehingga tepat Sesuai dengan jumlah Bagian yang ada Paham ya? Kemudian Yang 5, 12 Diaulkan menjadi berapa? 5 15. Contohnya apa? Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, ibu, seorang saudara kandung perempuan, seorang saudara perempuan sebapak, dan saudara, dan seorang saudara perempuan seibu. Berarti pembagiannya berapa? Coba istri bagiannya berapa? seperempat karena tidak punya anak, iya kan? Ibu bagiannya berapa? seperenam karena di situ ada saudara. Kemudian seorang saudara kandung Seorang saudara kandung perempuan berapa? Setengah Kemudian saudara perempuan sebapak Itu adalah seper eh, Sepernam Sebagai penyempurna dari dua per tiga. Maksudnya saudara saudara Kandung perempuan kan setengah Saudara perempuan sebapak itu seperenamnya Kan saudara kandung perempuan Dengan saudara eh, apa? Saudara kandung perempuan Dengan saudara perempuan sebapak Itu kan dihitung dua Dua perempuan Iya kan dua per dua dua per tiga mestinya kan cuma saudara kandung perempuan setengah berarti sisanya saudara perempuan sebapa itu berapa sisanya seper enam ya. kemudian eh, saudara perempuan seibu itu bagiannya seper enam kalau seorang diri kalau dua seper tiga iya kan berarti eh, dari seper empat seper enam seper dua dengan seper enam seper enam itu kan pokok masalahnya 12 ya kan 12 berarti istri bagiannya berapa 3 iya kan 12 bagi 4 3 kemudian ibu bagiannya berapa 2 kemudian saudara kandung perempuan bagiannya berapa 6 sudah berapa itu jumlahnya e, berapa 3 2 4 eh 3 2 6 ya kan 11 Kemudian saudara perempuan sebapak Itu seperenam bagiannya berapa? Dua, sudah tiga belas, iya kan? Kemudian saudara perempuan seibu Itu juga seperenam Berarti bagiannya dua Jadi jumlah bagian dalam contoh ini Melebihi pokok masalah Yaitu lima Lima belas bagian Karena itu pokok masalahnya diaulkan Menjadi lima Lima belas Sekarang contoh ketiga yang diaulkan menjadi tujuh belas Menjadi tujuh, tujuh belas. Contohnya seorang meninggal dunia Meninggalkan tiga orang istri Meninggalkan tiga Istri Dua nenek Delapan saudara perempuan sebapak Dan empat perempuan Dan empat orang saudara perempuan seibu Taip, Istri bagiannya berapa? Seperempat Seperempat, eh, seperempat ya kan Nanti seperempat itu dibagi tiga ya Seperempat itu dibagi tiga Karena tiga orang istri Kemudian dua nenek Nenek itu berapa? Sepernam, karena dia punya saudara ya kan? Ada saudara, maka Sepernam itu nanti dibagi dua ya Karena dua nenek Kemudian berapa? Delapan saudara perempuan Sebapak, itu berapa? Ingat, kalau dua ke atas berarti Dua per tiga, nanti dua per tiga Dibagi delapan, gitu kan dua per tiga dibagi delapan. Kemudian saudara perempuan berapa? Saudara perempuan berapa? Empat, empat orang saudara perempuan seibu. Kalau empat, dua saja itu sudah berapa? Sepertiga. Kalau seorang diri seper enam, ya kan? Seorang diri seper enam. Kalau dua ke atas itu seper tiga. Artinya sepertiga itu bersekutu sepertiga untuk misalnya orang berapa di sini? Empat. Berarti sepertiga nanti dibagi empat. Jadi dalam contoh ini nah Kalau kita lihat berarti Istri kan seperempat bagiannya Berarti bagiannya berapa? Tiga, iya kan? Kan pokok masalahnya dua belas, iya kan? Tiga, istri bagiannya tiga Kemudian siapa lagi? Dua nenek, sepere enam bagiannya dua Sudah berapa? Lima, iya kan? Kemudian delapan saudara perempuan Saya Berarti bagiannya berapa? Delapan bagian, sudah berapa? Tiga belas Iya kan? Kemudian Bagian keempat saudara perempuan Itu adalah Empat Jadi tiga belas tambah Empat Tujuh Tujuh belas Jadi pokok masalah dua belas Itu dinaikkan menjadi tujuh Tujuh belas Jadi dalam contoh ini Tanpa jelas bahwa jumlah bagian ashabul purut Telah melampaui pokok Masalahnya yaitu tujuh belas Berbanding dua belas Karena itu pokok masalahnya harus di dari dua belas menjadi tujuh Habib. Ya? Kemudian sekarang contoh awal yang 24. Kalau 24 itu bisa diaulkan cuma 1, ya kan? 1 kali itu cuma berapa? 27. Jadi pokok masalah 24 nah, sebagaimana telah dijelaskan itu dapat diaulkan menjadi angka 27. Selain itu pokok masalah itu hanya ada dalam kasus yang oleh ulama fara'i dikenal dengan istilah al-mimbaria. Mereka menyebutnya demikian karena Ali bin Abi Thalib ketika memvonis masalah ini sedang berada di atas mimbar atau di atas uh, mimbar. Maka dinamakan dia uh, apa namanya Al-Mimbaria. Contoh kasus dalam masalah ini, seorang wafat meninggalkan seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, anak perempuan dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Maka pembagiannya istri bagiannya berapa? Istri seper delapan, iya kan? Istri seper delapan karena dia punya anak, iya kan? Bapak bagiannya berapa? Eh? Bapak bagiannya seper enam, ibu bagiannya juga seper enam. Anak perempuan, seorang anak perempuan bagiannya berapa? Setengah ya kan. Kemudian cucu perempuan adalah 1/6 per menyempurnakan 2/3. Nah, berarti bagiannya coba kita lihat dari 1/8, 1/2, 1/6 2/3 itu kan pokok masalahnya 24 ya kan? Pokok KPK yang paling kecil kan berapa? 24 ya kan? Berarti 1/8 istri bagiannya berarti berapa? 24 dibagi 8 tiga bagian istri bagiannya tiga, sementara anak perempuan bagiannya berapa? dua belas karena setengah ya kan? kemudian cucu perempuan itu bagiannya berapa? Ha? empat, kemudian bapak dan ibu masing-masing juga empat, ya kan? jadi kita lihat seperenamkan di situ ada tiga orang ya kan? berarti empat empat empat empat berarti dua belas, dua belas ditambah anak perempuan 12 juga sudah 24 ya kan. Sementara bagiannya istri 3. Berarti 27. Itu 27. Jadi dalam contoh tersebut Tanpa sangat jelas bahwa jumlah bagian yang diterima atau yang menjadi hak ashabul furud itu melebihi jumlah pokok masalahnya. Karena itu kita harus mengaulkan pokok masalahnya hingga sesuai dengan jumlah bagian yang harus diberikan kepada ashabul purut dan sekali lagi ditegaskan bahwa dalam masalah al-mimbaria ini pokok masalah 24 hanya bisa diaulkan menjadi angka 27. Ada catatan yang perlu diperhatikan di sini, yang perlu dicatat di baik-baik. Ini kalau ada catatan itu berarti menunjukkan penting. Yang pertama, setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapatkan bagian setengah dari harta waris. Kemudian yang lain berhak mendapatkan sisanya. Atau dua orang ahli waris yang masing-masing berhak mendapatkan bagian setengah. Maka pokok masalahnya itu dari dua. Kalau dua kan tidak bisa diaulkan. Ya kan? Dua tadi sudah tidak bisa diaulkan. Kemudian ini kesimpulan ya dari pembahasan dari awal istilahnya. Setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapatkan bagian sepertiga. Dan yang lain sisanya. Atau dua orang ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga. Dan yang lainnya dua per 3, Maka pokok masalahnya dari tiga. Kalau tiga kan tidak bisa diaulkan juga. Sama dengan empat. Empat juga tidak bisa diaulkan. Delapan juga tidak bisa di. -aulkan. Saya kira 1, 2, 3, 4 ini adalah Aul 2, 3, 4, dan 8 Itu semuanya tidak bisa diaulkan. Contohnya nanti eh, Apa namanya Kemudian yang berikutnya Rod Apa pengertian dari Rod Al-aul paham gak? Al-aul paham ya? Jadi saya kira tidak aul artinya dinaikkan. Sekarang arad, ar arad itu kebalikan dari al aul. Arad dalam bahasa Arab artinya kembali. Araddu, ar ya kan. Man amila amalan, man amila man ahdatsa fi amrina minhu, fa huwa raddun. Ya. Ya ruddu, artinya apa namanya? Raddaya ruddu artinya kembali. Bisa jadi menolak kembali atau kembalikan atau juga bermana berpaling atau berpalingkan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Musa berkata, itulah tempat yang kita cari lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka." Ini sebenarnya ayatnya harus ditulis ini. Ini satu kelemahan di mestinya ayatnya saya tulis. Ayatnya jadi apa? Jadi kalimat ar-radu itu adalah apa? Itu betul di disebutkan dalam ayat. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu ada itu yang keadaan mereka itu penuh kejengkelan dalam surah Al-Zukhruf 25. Ada musab, coba musab. Surah Al-Kahfi Nah, surat yang ke 18 Surah Al-Kahfi ayat 64 Ini ayatnya Waqala thalika makunna Nabagi fartadda Fartadda la atharihima Kososa di fartadala atharihima qasasah itu dalam surah al-kafi jadi dia kata roda artinya apa artinya di situ kembali kemudian dalam surah lazab Al al-lazab itu surat yang ke-30 3 surat yang ke-33 ayat 25 antum harus hafal nomor surat ya paling enggak karena itu memudahkan itu tinggal nyari surah Lazab surah nomor 33 oh itu sudah urutannya setelah surah sajada sebelum surah uh, apa ini. ayat 25 ini itu pada firman Allah Subhanahu wa taala wa radallahu wa radallahu allazi nakafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa radallahu di situ radallahu Allah telah menghalau menghalau orang-orang kafir bighaizihim dengan kejengkelan mereka atau kemurkaan mereka lam yanalu khaira mereka tidak memperoleh kebaikan wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Tapi itu mana radda Jadi dalam sebuah doa Nabi SAW menyebutkan Allahumma radda kaidahum anni Allahumma radd kaidahum anni. Ya Allah palingkanlah atau halau tipu daya mereka terhadapku. Adapun arad ar itu menurut secara bahasa ya. Arad ar secara bahasa tadi artinya berpaling atau artinya juga apa? Kemba, kembali. Adapun eh arad ar menurut istilah ulama faraid adalah apa? berkurangnya pokok masalah dan bertambah atau lebihnya jumlah bagian Ashabul furud Jadi Pokok masalah itu berkurang Tapi yang mau apa bertambahnya Berarti Kalau berkurangnya Berkurang Iya kan Berkurang ee, Pokok masalah berarti Ashabul furud itu Berarti berlebihan Iya kan Mereka dapat lebih Kan beda dengan al-aul Al-aul itu yang pokok masalah 6 kalau jadi 7 berarti apa? Berarti ahli asabul e, furud itu itu adalah dapat bagiannya berkurang, ya kan? Tapi kalau sebaliknya, arad, ya kan? Yang mau dibagi 4. Ya misalnya misalnya yang mau dibagi eh 4, pokok masalahnya 4. Tapi hanya dapat 3 misalnya. 3 akan nah berarti apa? Kalau 3, 4 mau diberikan kepada orang 3. Akhirnya jadi kemudian pokok masalah jadi tiga. Nah, tiga itu kalau dibagi tiga kan banyak. Dibandingkan dengan empat dibagi tiga. Iya kan? Itu namanya ar -rad. Jadi adalah apa? Pokok masalah itu berkurang. Dan berarti apa? Bertambahnya atau berlebihnya jumlah bagian Sabul Furud. Dan ar merupakan kebalikan dari kata al aul jadi arat itu kebalikan dari al-aul. Sebagai misal, contoh begini. Dalam satu keadaan, dalam pembagian hak waris, para sahabul furud telah menerima haknya masing-masing. Tapi ternyata harta warisan itu masih tersisa. Sementara tidak ada sosok kerabat lain sebagai asobah. Maka sisa harta itu diberikan atau dikembalikan lagi kepada sahabul furud. Sesuai dengan bagian mereka masing-masing Artinya ada apa namanya Sisanya itu diberikan lagi kepada Sabul Furud Tapi itu pengertian dari Sekarang apa syarat-syarat dari Arad Syarat-syarat dari Arad Arad tidak akan terjadi Dalam satu keadaan Kecuali bila terwujud Tiga syarat di bawah ini ar itu tidak terjadi kecuali terpenuhi tiga syarat di bawah ini. Apa syaratnya Ar-Rot? Yang pertama, harus ada Ashabul Furud. Harus ada Ashabul, adanya Ashabul Furud. Dan yang kedua, ar itu tidak boleh ada Ashabah. Kalau ada Ashabah kan berarti bukan Rod namanya. Iya kan? Ingat, Ashabah itu artinya kan dia mendapatkan sisa. Kalau sisa kan berarti genap. Iya kan? Sementara ar itu kan harus berkurang. Pokok masalah itu berkurang. Iya. Berarti apa? syaratnya arat itu harus ada sabul furut. Artinya ada bagian-bagian yang telah ditetapkan bagiannya. Kemudian tidak adanya asoba. Dan yang ketiga ada sisa harta waris. Kalau ada sisa. Kalau tidak ada sisa maka tidak ada arat namanya. Jadi bila dalam pembagian waris tidak ada ketiga syarat tersebut. Maka kasus arat ar itu tidak akan pernah terjadi. Taip. Kita lihat ahli waris yang berhak Mendapatkan arat Siapa ahli waris yang berhak mendapatkan arat Arat itu Dapat terjadi dan melibatkan Semua ashabul furud Kecuali suami dan Istri Ingat su suami dan istri itu Memang tidak pernah dapat tambahan Jadi tidak pernah ada Dapat tambahan itu suami dan Istri yang dapat tambahan itu Semuanya adalah ya, dari Nasab dari kekerabatan Adapun suami dan istri karena dari pernikahan itu tidak. Artinya suami dan istri bagaimanapun keadaannya itu tidak mendapatkan bagian tambahan dari sisa harta waris yang ada. Karena warot itu kan harus ada apa? Harus ada si sisa, ya kan? Sementara sisanya itu boleh enggak diberikan kepada suami atau istri? Tidak. Kecuali kalau ahli waris itu cuma memang suami dan istri. Ya kan? Misalnya Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri saja. Ia ya. kan. Kalau mau dihitungnya begini, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri saja. Istri itu bagiannya berapa? Ah, seperempat. Karena tidak punya anak, iya kan. Sisanya tiga perempat Ya diberikan lagi kepada istri. Nah, tiga perempat itulah namanya apa? Itu itu karena tidak ada ahli waris yang lain kecuali hanya istri. Berarti seolah-olah itu ya sudah usah tidak usah dihitung. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, ya sudah diambil semua sama istri, selesai. iya kan? Tidak usah dibilang seperempat, tiga perempat per sisanya diambil oleh istri. Suami, harta di apa seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami. Ya sudah, suami bagiannya setengah. Setengahnya yang lain, itu diberikan lagi kepada suami. Itu kan e, memang kasus. Tapi kalau ada ahli waris yang lain, maka suami dan istri itu enggak berhak mendapatkan sisa. Itu tidak tidak berhak sama sekali. Adapun ashabul furud yang ber, yang dapat menerima raad itu hanya 8 orang. Jadi kalau dikatakan 8 orang ya, 8 orang ini yang yang hanya dapat raad sisanya. Iya kan? Dan e, apa namanya? tidak tidak ada yang selain dari 8 ini. Yang pertama siapa? Yang dapat raad anak perempuan. Ini semuanya dari perempuan ya. Semuanya dari perempuan. Kecuali yang ke delapan. Yang pertama, anak perempuan. Itu bisa dapat arat. Bisa dapat sisa. Yang kedua, cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Itu juga bisa mendapatkan sisa. Yang ketiga, karena ini semuanya sabul furut. Anak perempuan seorang diri kan setengah. Cucu perempuan setengah, karena dia sabul furut. Saudara kandung perempuan, itu juga... Arad bisa dapat Arad, saudara perempuan sebapak, kemudian ibu kandung, nenek, ibu dari bapak, kemudian saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu. Adapun mengenai ayah dan kakek, bapak dan ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk asabul furut, dalam beberapa keadaan tertentu mereka tidak bisa mendapatkan Arad, sebab dalam keadaan bagaimanapun. Bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satunya Yaitu ayah atau kakek Maka tidak mungkin ada arat Kenapa? Kenapa? Bapak dan kakek itu asoba kan? Kalau ada asoba kan syaratnya arat itu tidak boleh apa? Tidak boleh ada asoba Harus pertama dari asabul furut Yang kedua tidak boleh ada asoba Dan yang ketiga harus ada sisa har Harta Itu baru ada Arad. Kalau bapak dan kakek ada aso sebagai asomba Maka tidak mungkin ada arad. arat Ahli waris yang tidak mendapatkan arad, Siapa ahli waris yang tidak mendapat arad? Tadi sudah kita sebutkan siapa Hanya suami dan istri Ada pun ahli waris dari asabul furud Suami dan istri itu kan asabul furud Tapi apa tidak bisa mendapatkan arad, Yaitu adalah suami dan istri Kenapa karena disebabkan kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan sababia yaitu sebab adanya tali pernikahan dan kekerabatan ini akan putus karena kematian maka dari itu mereka suami dan istri tidak berhak mendapatkan arrat, karena hanya mendapatkan bagian sesuai dengan bagian yang menjadi haknya masing-masing maka apabila dalam satu keadaan pembagian waris terdapat kelebihan atau sisa dari harta waris maka suami atau istri tidak mendapatkan bagian sebagai tambahan kecuali yang saya sebutkan tadi ya kan tidak ada ahli waris tidak ada sabul purut yang lain kecuali hanya misalnya hanya suami saja atau istri saja macam-macam marot macam-macam arot, macam -macam arot. Ada empat macam arat dan masing-masing mempunyai cara dan hukum tersendiri. Keempat macam itu adalah apa? E, yang pertama, adanya ahli waris pemilik bagian yang sama. Dan tanpa adanya suami dan istri. Jadi ahli waris bagiannya sama tanpa ada suami dan istri maksudnya pembagiannya sama itu nilainya semuanya satu-satu semuanya. nilainya semuanya satu itu yang pertama nanti akan contohnya yang kedua adanya pemilih bagian yang berbeda-beda tanpa ada suami, tanpa ada istri kalau berbeda-beda maksudnya begini ada yang dapat dua bagian, ada yang satu bagian, ada yang tiga bagian itu namanya berbeda-beda kalau yang pertama itu adalah apa? bagiannya sama, maksudnya semuanya satu iya kan? semuanya satu bagian dari semua ahli waris itu hanya satu bagian satu bagian kemudian apa uh, itu tanpa ada suami dan istri yang kedua berbeda-beda tanpa ada suami dan istri yang ketiga adanya pemilih bagian yang sama di situ bagiannya sama satu satu satu satu, satu tapi di situ ada suami dan istri yang keempat ada pembagian yang berbeda-beda, ada yang satu, ada pas dua, ada yang dapat tiga, tapi di situ ada suami dan istri. Jadi ini ada empat keadaan. Ada empat keadaan. Jadi yang tuh melihatnya, oh ini ada ada dua tanpa suami, ada yang tanpa suami dan istri, ada yang dua dengan suami dan istri, ada yang bagiannya sama, ada yang bagiannya berbeda. Oke, kita lihat hukum yang pertama. Hukum yang pertama itu tadi gimana? Ah, bagiannya sama Tapi tidak ada suami dan Atau istri Taip, Kita lihat Apabila dalam suatu keadaan Ahli warisnya hanya terdiri dari Sohib Farad Dengan bagian yang sama Yaitu dari satu jenis Saja misalnya Semua berhak mendapatkan bagian setengah Atau semuanya Bagiannya dapat seperempat Atau seterusnya Maka dalam keadaan itu tidak terdapat suami, tidak terdapat suami atau istri, maka cara pembagiannya dihitung berdasarkan jumlah ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menghindari sikap bertele-tele dan agar lebih cepat sampai pada tujuan dengan cara yang paling mudah. Contoh, seorang meninggal dunia meninggalkan tiga anak perempuan. Berarti kan tiga anak perempuan. Seorang meninggal dunia meninggalkan tiga anak perempuan. Berarti pokok masalahnya berapa? Hah? Tiga anak perempuan berarti pokok masalahnya berapa? Tiga, iya kan? Sesuai dengan jumlah ahli ahli waris, kan begitu kan? Sebab bagian mereka sesuai eh, kalau sesuai farad itu kan dua pertiga, kan? Iya kan? Berarti tiga ber tiga dan sisa sisanya mereka terima secara arad. Kan dua per kalau misalnya hanya meni seorang meninggal dunia meninggalkan tiga anak perempuan. Kan dua per tiga. Dua per tiga itu berarti pokok masalahnya tiga kan. Iya kan? Pokok masalahnya tiga. Berarti berapa itu? Uh. Nah. Maksudnya kan tiga anak perempuan. Tiga anak perempuan kan dua per tiga. Dua per tiga kan mestinya langsung dibagi tiga kan gitu kan. Iya kan? 2/3 langsung dibagi 3 kan begitu. Tinggal di 2/3 berapa misalnya kalau 2/3. itu kan masih ada sisa, masih ada komanya, iya kan? Iya enggak? Kalau 2/3 dibagi 3 itu mesti ada ada sisa. Kan enggak mungkin genap. Bisa enggak menghitung genap? 2/3 dibagi 3. Coba berapa 2/3 dibagi 3. Hah? Mesti ada komanya ya kan mesti ada koma. Hah? 2 per 9 iya kan? Artinya mesti ada dan itu dalam ilmu warisan enggak boleh. Ingat saya tadi mengawali bahwa koma-koma itu enggak mungkin ada atau 2/ per ini enggak itu dalam ilmu waris enggak boleh. Itu tidak tidak berarti kan apa? 2/3 itu kan harus di, di berarti dibagi 3. Nah, dibagi tiga dari dua per itu Kemudian masih ada sisa Nah sisanya itu dibagi lagi Tiga lagi Sisa harta itu dibagi Tiga lagi Jadi kalau misalnya Seribu dibagi tiga berapa Seribu dibagi tiga berapa Tiga ratus Tiga puluh tiga Koma sekitiga puluh tiga Ya gitu kan 333 Nah kan masih ada sisa Sisanya itu dibagi lagi kepada orang tiga Sampai kemudian habis Itu eh, Ini bahasa gampangnya aja Jadi 2 per 3 dibagi 3 gitu aja Kemudian contoh lain Bila seorang wafat hanya meninggalkan 10 saudara kandung perempuan 10 saudara kandung Perempuan Berarti pokok masalahnya berapa? Ya sepuluh, karena sepuluh yang mau dibagi Ya kan Sepuluh saudara kandung perempuan yang mau dibagi sepuluh Ya berarti pokok masalahnya sepuluh Sepuluh, berarti pembagiannya Secara farad dan secara Arad Secara farad dan secara Arad Secara fardun berapa Kan dua per dibagi sepuluh Gitu kan, iya kan Dua per dibagi Sepuluh, masih ada sisanya Ya sudah dikembalikan Dirap lagi, artinya dihitung lagi Misal lain seorang wafat Meninggalkan seorang nenek Dan saudara perempuan seibu Berarti pokok masalahnya berapa? Dua Berarti ya sudah pembagiannya Sama, nenek dengan saudara perempuan Seibu Tapi ini kalau hukum keadaan yang pertama Kalau nilainya sama Kan semuanya nilainya sama sebenarnya Mau dibagi sepuluh ya, dulu, udah dibagi sepuluh Kan nilainya sama Iya kan, yang mau dibagi dua, pokok masalah dua yang mau dibagi dua ya sudah berarti nilainya sama. Di situ ada nggak suami dan istri di sini? Tidak ada, iya kan? Itu tidak ada penyebutan suami dan istri. Tapi hukum kedua, hukum keadaan yang kedua, apabila dalam satu keadaan terdapat bagian ahli waris yang beragam, maksudnya ada yang dapat satu, ada yang dapat dua, ada yang dapat dan tidak ada salah satu dari suami atau istri maka cara pembagiannya dihitung dan dinilai dan nilai bagiannya bukan dari jumlah ahli waris per kepala sebagai misal seorang wafat meninggalkan seorang ibu dan dua saudara laki-laki seibu ibu bagiannya berapa berarti seper enam karena di situ ada saudara ya kan ibu itu bagiannya seper enam karena ada saudara dan kedua saudara laki-laki seibu itu seper sepertiga Berarti pokok masalahnya berapa ini? 6, ya kan? Berarti ibu bagiannya berapa? 1. Sementara eh du, kedua saudara laki-laki sepertiga 2, ya kan? 2. Berarti dirab yang pokok masalahnya 6 jadinya berapa? Jadi jadi berapa? Jadi t 3. Ya sudah, ya kan? Jadi t 3. Dari sini tampak jumlah bagiannya itu tiga dan angka itulah yang dijadikan sebagai pokok masalah yaitu berapa t tiga bukan enam iya kan bukan enam pokok masalahnya kan enam kalau karena seper enam sepertiga kan kalau hitungannya seper enam sepertiga ya enam pokok masalah itu enam iya kan tapi itu kalau dalam e, karena yang mau dibagi itu cuma tiga Ya sudah enam jadi bagi tiga ya sudah jadi pokok masalahnya jadi t tiga kita lihat contoh kasus misalnya seorang wafat ini mestinya dibuat tabel seorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan seorang cucu perempuan keturunannya laki-laki berarti pokok masalahnya berapa ini Oke, seorang anak perempuan bagiannya berapa setengah cucu perempuan seperempat menyempurnakan dua 3 iya kan dari setengah dengan seperenam berarti pokok masalahnya berapa? Enam, iya kan? Enam. Sekarang, e, anak perempuan bagainya berapa kalau begitu? Tiga. Cucu perempuan? Satu. Berarti tiga, satu kan empat. Ya sudah, dibagi empat aja. Tidak pokok masalahnya enam. Tapi karena di rot, jadi empat, iya kan? Nah, jadi empat, ya sudah empat. Jadi empat aja berarti pokok masalahnya empat. Jadi kenapa? Karena jumlah bagiannya di situ ada empat. Walaupun hitungannya kita kan mau oh ini kan setengah dengan seperenam kan berarti pokok masalahnya enam. Kalau hitungan matematikanya pokok masalahnya kan enam. Tapi setelah dihitung enam itu kan yang yang ada itu cuma empat, iya kan? Berarti yang mau dibagi empat. Contoh kedua, ini ini namanya rock. Seorang wafat meninggalkan seorang ibu, saudara kandung perempuan, serta saudara laki-laki seibu. Ibu saudara kandung, ibu bagiannya berapa? Nah, seper enam, karena ada saudara kandung. Saudara kandung perempuan setengah, saudara laki-laki seibu seper enam. Ia ya, seper enam. Berarti ibu seper enam. Saudara kandung setengah Ini saudara laki-laki seibu se, Sepernam Berarti ibu bagiannya berapa? Kan pokok masalahnya 6 ya kan? Ibu bagiannya berapa? Satu Saudara kandung perempuan Eh anak saudara kandung perempuan Tiga Kemudian saudara laki-laki seibu Satu Berarti tiga satu satu berarti berapa? Lima berarti sudah Tidak enam tapi jadi pokok masalahnya Jadi lih Lima. jadikan saja pokok masalah maka jumlah bagiannya ada lima dan itulah pokok masalahnya paham ya? contoh yang ketiga seorang wafat meninggalkan seorang nenek anak perempuan serta cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki ya. jumlah bagiannya adalah lima dan itulah pokok masalahnya tapi dari mana lima itu? coba kita lihat Nenek itu berapa bagiannya? 1/6, ya kan? Anak perempuan berapa? Setengah Cucu perempuan 1/6, per takmilatan li sulusain, ya kan? Penyempurna dari 2/3. 1/6 1/6 dengan setengah ya tetap 5 bagian, iya kan? Pokok masalahnya 6 itu jadi 5. Yang keempat, seorang wafat meninggalkan saudara kandung perempuan. Serta saudara perempuan sebapak. Saudara kandung perempuan berapa? Setengah. Saudara perempuan sebapak Hah? setengah juga. Seper seper enam. enam. Saudara perempuan sebapak itu seper enam. Berarti eh, saudara kandung perempuan setengah pokok masalah enam, iya kan? berarti berapa tiga saudara perempuan saya seper enam satu berarti bagiannya berapa kan tiga satu berarti empat iya kan pokok masalah enam itu di jadi empat ya, maka pokok masalahnya empat karena jumlah bagian adalah empat seorang yang kelima seorang wafat meninggalkan saudara saudara kandung perempuan saudara perempuan sebapa dan saudara perempuan seibu ini pokok masalahnya 5 karena jumlah bagiannya ada 5. Dari mana 5 itu? Coba kita lihat. Saudara kandung perempuan berapa bagiannya? Setengah. Saudara perempuan sebapak? Sepernam. Saudara perempuan seibu? Sepernam juga. Setengah, seperenam, seperenam. Ya hitungannya. Setengah kan 3. Sepernam 1, seperenam 1. 1, 1 berarti 5. Berarti pokok masalahnya li? 5. Nanti kalau tanya 5 itu dari mana? Dari hitungan anu ya. Jadi apa namanya? berapa bagiannya. Dari berapa bagiannya? Kalau orang yang enggak tahu anunya, 5 itu dari mana? Coba kalau bilang pokok masalahnya 5 dari mana? Kalau bilang pokok masalahnya 5 karena jumlah bagiannya ada 5. Kan orang bingung, 5 itu dari mana? Ya, kita tetap menghitung sesuai dengan apa namanya? berapa bagiannya masing-masing. Begitulah seterusnya yang penting tidak ada salah satu dari suami atau istrinya kan disebutkan ini 1 sampai 5. Itu kan tidak ada contoh suami dan istri ya kan? Tidak ada. Ini contoh yang hukum yang kedua. Ini aqrod yang kedua yang di situ apa? Berbeda-beda bagiannya tetapi tidak ada di situ suami dan istri. nanti hitungannya sabar belum, itu nggak sabaran ya. Nanti ada bab selanjutnya, bab selanjutnya namanya atas H. Nanti ada cara menghitung, cara menghitungnya. Itu insya Allah besok kita cara menghitung, cara menghitungnya. Itu nanti ada selanjutnya ya kan. Ini nanti ini ada. Uh, ini, ini nanti Penghitungan dan pentasihan. Nanti ada bab selanjutnya Penghitungan dan pentasihan. Saya kira penghitungan mudah Gampang anunya uh, Cara menghitung ya kan? Ini contoh begini Misalnya Suami Meninggalkan seorang suami Saudara laki-laki Ibu Ibu Kemudian paman kandung, suami bagiannya kan setengah, ya kan? Karena tidak punya anak. Kemudian saudara laki-laki seibu seper enam, kemudian ibu seper tiga. Kenapa? Tidak punya cucu dan tidak ada saudara kandung. Begitu kan? Kemudian paman kandung adalah soba. Berarti pokok masalahnya berapa ini? Enam, ya kan? Suami bagiannya tiga. Saudara kandung laki-laki, satu. Ibu, sepertiga, dua. Namanya sisa, kalau ada. Iya kan Kalau tidak ada, ya sudah, nol. Iya kan? Dia enggak dapat. Namanya paman, itu asoba. Asoba enggak. Karena pokok masalah enam. Ini cara menghitungan. Itu nanti uh, apa? nanti akan ada perhitungan. Yang perhitungan itu nanti seperti seperti uh, Ini ini tashe namanya. Pentasehan. Kalau pentasehan itu anu aja. Ini cuma untuk e, pentasehan begini. Seorang meninggal dunia meninggalkan suami, anak perempuan, tiga cucu perempuan, kemudian saudara kandung laki-laki. Suami bagiannya berapa? Seperempat. Kenapa seperempat? Karena ada anak perempuan. Seorang anak perempuan berapa? Setengah. Kemudian 3 cucu perempuan 1 per 6 Takmilatan listulusai Penyempurnakan kan? 1 per 6 dia menyempurnakan Dari 2 per 3 Cuma 1 per 6 ini dibagi di 3 gitu kan 1 per 6 dibagi 3 cucu Kemudian saudara kandung laki-laki Asoba nah, Kalau kita hitung berarti KPK nya berapa? Pokok masalahnya berapa ini? Hah? 1 per 4 dengan 1, dengan 1 per 6 12, ya kan? Kan KPK yang paling kecil kan 12. Berarti bagiannya suami berapa? 3. Kan KPK-nya 12, ya kan? Suami berarti bagiannya 3. Anak perempuan bagiannya berapa? 6. Kemudian tiga cucu perempuan 2. Seperna ini kan 12 bagi 6 kan 2. Kemudian ini sisa berapa? 1. Kalau ini totalnya berapa ini? 3, 6, 2, 1 Sudah pas, 12 kan? Iya kan? 3, 6, 2, 1 Kan 12 Nah sekarang, coba kalau kita lihat 2 ini 2 ini kalau dibagi 3 bisa enggak? Hah? 2 ini kalau dibagi 3 bisa enggak? Mesti koma, iya kan? Nah koma itu tidak dikenal Masa katakan tadi, koma itu tidak dikenal. Kalau ini kan bisa, suami sudah langsung diambil penuh, iya kan? Anak perempuan langsung dibagi 6, itu penuh. Kan gitu kan? Tapi kalau ini 2 dibagi 3, dibagi 3 orang itu enggak bisa. Mesti 0,7, 0,6 sekian, iya kan? Itu kan enggak bisa. Makanya harus ditashih. Bagaimana cara pentaseannya? Ini berapa yang mau dibagi? 3, iya kan? Sudah 3, ini 3 ini yang mau dibagi kan 3. Tiga kalikan pokok masalah Tiga kali pokok Masalah berapa? Tiga enam Tiga kali dua belas kan tiga enam Tiga enam Maka kalau ini tiga kali dua uh, belas Pokok masalah Maka semua ini nanti dikali tiga Jadi berapa suami? Tiga kali tiga berapa? Sembilan Anak perempuan tiga kali enam? Lapan belas Tiga kali dua? 6. Iya kan? Sekarang 6 ini sudah bisa dibagi 3 gak? Sudah bisa. Itu namanya maka tidak ada koma. Itu namanya tashe. Sudah tidak ada koma. Iya kan? 6 ini sudah dibagi 3 kan sudah gak ada. Bagiannya masing-masing berapa? 2. Ini 3. Eh, sudah saudara kandung langsung. Itu namanya tashe. Itu nanti ada pembahasan tashe. Ini yang tashe semua nanti banyak. Ah, Tashe mudah-mudahan nggak pusing ini, ya kan. karena yang nggak e, apa-apa kita besok itu perhitungan itu mulai agak lambat, karena agak lambat sedikit, karena mulai menghitung ya kan, mulai sedikit dicerna, dicerna, dihitung ya kan, dihitung biar nggak pusing ya kan. Ini kalau ditinjau dari sisi uang nanti ada perhitungan uangnya. Soalnya tidak eh, saya pun juga baca kadang baca buku ini enggak ini saya beberapa koreksi ya ini koreksi maksudnya kalau dari dari eh, penerjemahannya ini kan ada terjemahannya ini penerjemahannya tapi saya dengan terjemahannya itu jadi ada kekeliruan di angka di angka itu banyak jadi banyak yang saya rubah dari dari angka nanti kita sebenarnya harus ada, ada perbandingan dari buku aslinya, buku aslinya. Saya dulu punya punya buku aslinya, maksudnya buku uh, terjemahannya ada yang hukum waris menurut Islam asobuni, tapi saya tidak tahu eh, di rumah sudah nggak ada. Tapi saya punya wordnya semua. Jadi itu apa namanya? Kalau antum mau ambil wattnya silakan juga saya juga kasih. Nah Antum kalau mau ambil wattnya silakan. Saya kira itu taala alam. Karena waktu saya di apa, sampai setengah tiga ya. InsyaAllah besok kita mulai perhitungan perhitungan. Uh, tadi saya masuk di mana tadi? Mulai dari eh? Arab yang masih Arab. Oh, ini hukum keadaan yang ketiga. Atau kita selesaikan yang kedua, tiga. Biar. Kalau keadaan pertama kan yang jelas tidak ada suami dan istri tapi bagiannya sama. Ya sudah kalau misalnya ee, seorang meninggal dunia meninggalkan 10 anak perempuan. Berapa pokok masalahnya? 10, dibagi orang 10 ya sudah satu-satu kan. Kan bagiannya sama, kan nilainya sama. Tapi di situ tidak ada suami dan istri. Ya sudah enggak ada karena yang mau dibagi 10, anak 10. Ya kan, Anak 10 Pokok masalahnya 10 ya Sudah langsung aja dibagi rata Kalau mau dihitung secara ini Kan 2 per 3 2 per 3 dibagi 10 Nanti sisanya dibagi lagi 10 Sisanya dibagi lagi 10 Nah itu kan bertele-tele Maka supaya tidak bertele-tele Yang mau dibagi 10 Langsung aja dibagi 10 Selesai Jadi masing-masing 1 1, 1, 1, 1 ya kan satu-satu-satu, ya berarti selesai. Itu bagiannya sama, nilainya sama, tapi di situ tidak ada suami atau tidak ada istri. Itu keadaan yang pertama. Kalau keadaan yang kedua, yaitu e, berbeda nilainya, tapi di situ juga tidak ada suami atau istri. Kalau yang ketiga, apa? Nilainya sama, tetapi ada salah satu dari suami atau istri. Misalnya, seorang wafat meninggalkan suami dan dua anak perempuan. Suami dan dua anak perempuan. Suami dapat bagiannya berapa? Suami bagiannya berapa? Sepertempat. Kenapa seperempat? Karena dia punya anak, ya kan? Suami kan seperempat. Adapun dua anak perempuan berapa? Dua per tiga. Dua per tiga dengan seperempat jadinya berapa? Kalau itu kan dua pertiga, dua anak perempuan kan dua pertiga kan gitu kan, dua pertiga. Kalau dibagi dua, dua pertiga dibagi dua, nanti dibagi lagi itu kan kesuwen, iya kan? Iya nggak? Dua pertiga dibagi dua, sisanya, sisanya dibagi lagi dua, sisanya dibagi dua lagi, itu kan kesuwen. Caranya gimana? Suami bagiannya berapa? Sepertempat, iya kan? Sepertempat pokok masalah berarti yang berapa? Empat, iya kan? Suami kan empat, iya kan? Suami seperempat berarti pokok masalahnya empat, berarti bagiannya suami berapa? Satu, iya kan? Sisanya berapa? Tiga sudah, tiga diambil sama dua anak perempuan atau tiga perempat diberikan kepada kepada dua anak perempuan, iya kan? Tiga perempat diberikan kepada dua anak perempuan dan dibagi secara rata. Selesai, sudah. Enggak usah dihitung lagi. 2/3 sisanya 2/3 sisanya sisanya ya sudah 3/4 itu langsung dibagi 2 dibagi rata. Kalaupun misalnya ada yang misalnya bedanya cuma Rp100, Rp200 ya wes apa dimaafkanlah gitu Kata saudaranya ya wes penokono ya kan. Apa, ambil aja yang sisanya. Contoh yang lain, seorang wafat meninggalkan seorang istri, dua orang saudara laki-laki seibu, serta saudara perempu, so, seorang saudara perempuan seibu. Berarti uh, berarti kalau kita lihat istri bagiannya berapa? Seper? Seper? Ini, seorang meninggalkan seorang istri, dua saudara laki-laki seibu, saudara dan seorang saudara perempuan seibu. Istri bagiannya berapa? seperempat, ya kan? berarti pokok masalahnya berapa? empat udah, ya kan? seperempat pokok masalahnya. sisanya diambil oleh saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. karena dua orang dikali dua, ya kan? empat kemudian ditambah seorang saudara perempuan berarti lima dibagi lima, ya kan? seperempat tiga perempat dibagi lima, gitu kan? iya nggak? nah sudah bisa ngitung saya eh, apa kecepatannya istri kan bagiannya berapa seperempat karena tidak punya anak sisanya ini kan seperempat kan ini kalau ada saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu berarti asoba iya kan asoba sisanya sisanya berapa dari seperempat, tiga perempat kan gitu kan. Iya kan. Tiga perempat dibagi. Karena dua laki-laki kan kali dua. Karena bagian laki-laki dua kali daripada bagian perempuan. Dua laki-laki kan berarti empat. Satu anak perempuan kan berarti lima. Berarti tiga perempat dibagi. Lima rata selesai. Yeah. Itu. Iya. Yeah. Oh iya. Yeah. berarti pokok masalahnya dari uh, di sini pokok masalahnya 4, kenapa? karena istri kan 1 ya kan pokok masalahnya 4 karena angka itu diambil dari dari sahih farat yang tidak dapat dirotkan yaitu istri yang bagiannya dalam keadaan demikian dia 1 per 4, gak bisa lagi dia dapat uh, istri sisanya dikasih lagi ke istri gak bisa, istri udah bagiannya 1 4 ya sudah, 1 4 itu aja adapun sisanya Tiga perempat dibagi Anak lima Maksudnya lima karena dua anak laki-laki Satu -laki, anak perempuan dibagi lima Sudah istri gak dapat tambahan Istri sama sekali tidak dapat Ini namanya hukum yang ketiga Jadi istri atau suami atau istri Itu kan gak dapat tambahan sama sekali Contoh yang lain Seorang wafat meninggalkan seorang istri Seorang serta lima anak perempuan, istri berapa? Berapa? Sepert delapan, ya kan? Sepert delapan. Sementara lima anak perempuan kan dua pertiga kalau mau hitungannya ya kan? Dua pertiga. Sekarang seper delapan, sisanya berapa? Tujuh per delapan. Sudah tujuh per delapan bagi lima, selesai udah, nggak usah dihitung lagi dua pertiga, sisanya nanti dua perti anak perempuan lima anak perempuan, sisanya dibagi lagi lima anak perempuan kesuwen, Iya kan? Langsung aja 7 per 8 dibagi 5 anak perempuan Sudah selesai Itu sudah selesai Jadi ini pembagian Berarti apa namanya Kalau istri bagiannya 1 per 8 Itu satu bagian Sedangkan sisanya 7 per 8 Merupakan bagian ini 7 per 8 merupakan bagian dari 5 anak perempuan Dan dibagi secara merata diantara mereka Hitungan ini perlu pentasian Karena 7 per 8 dibagi 5 itu kan perlu persentase kan itu koma ya kan koma-koma maka harus di tashiin atas telah di tasih Jadi berapa? Coba 7/8 kan 7/8 ya kan. Sisanya kan 7/8. Yang mau dibagi orang berapa? 5. Sementara pokok masalahnya tadi berapa? 8. 5 8 40, ya kan? Berarti bagiannya istri berapa? 5. Sisanya berapa? 35. 35 sudah bisa dibagi 7. Nah, itu Dibagi lima berarti masing-masing bagiannya berapa? Tujuh, iya kan? Itu kan namanya tas h. Masih bingung? Nah, bagi berapa? Memang anak perempuannya berapa di situ? Lima, berarti bagiannya tujuh. Iya kan? Tujuh per delapan. Ndak? Kan istri seper delapan. Berarti pokok masalahnya kan delapan Iya kan Pokok masalahnya delapan nah, Iya kan berarti tujuh itu Kalau dibagi lima itu kan Tujuh bagian ini Iya kan sisanya dari Dari kan Istri kan ngambil satu Kan seperlapan dari pokok Dalam masalahnya delapan Berarti kan bagiannya satu kan sisanya tujuh Tujuh ini kalau dibagi lima Itu kan mesti koma-koma Iya kan Iya kan Maka perlu di tashe, perlu di Bagaimana cara mentashe? Mau dibagi orang berapa? Lima. Lima itu dikali pokok masalah berapa? Lapan. Ia kan? Berarti berapa? Empat puluh. Sekarang empat puluh dibagi lapan, istri bagiannya empat puluh dibagi lapan lima. Berarti bagian istri lima. Sisanya berapa? Tiga lima. Tiga lima sudah bisa dibagi lima? Berapa? Masing-masing tujuh bagian itu namanya tashih. Paham ya? Nah, masih bingung. Masyaallah enggak. Memang belajar waris itu harus apa? Awalnya memang bingung, tapi lama-lama insyaallah ya. Tidak ada orang belajar langsung pintar oh waris oh menghitung ya. Awalnya susah ya, pusing, betul-betul pusing. Saya sampai sekarang misalnya menghitung munasahat itu, munasahat itu yang paling susah. Munasahat itu yang paling belakang nanti-nanti ini yang paling uh, orang yang belum apa meninggal, meninggal, meninggal, meninggal itu loh. Jadi belum dibagi sudah meninggal, belum dibagi sudah ah, meninggal. Ini tabel yang saya buat, anu ya, ini. Nah, ini munasabat ini ini yang termasuk yang paling susah. Mudah-mudahan besok uh, bisa sampai ke sini. Nah, ini, ini misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang meninggal dunia meninggalkan tiga anak perempuan, saudara kandung perempuan, saudara kandung laki-laki perempuan dan saudara kandung laki-laki. Seseorang meninggal dunia meninggalkan tiga anak perempuan, saudara kandung perempuan. Nah, saudara kandung perempuan ini meninggal. Dia meninggalkan saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara kandung laki-laki. Nah, itu, nah ini padahal bagiannya dia, nah ini kan bagiannya tiga anak perempuan dengan saudara kandung perempuan. Padahal belum belum dibagi, ini sudah meninggal. Ini yang saudara kandung perempuannya belum dibagi sudah meninggal. Maka itu nanti ada perhitungannya sendiri. Ini ini baru satu yang meninggal. Kalau yang dua, ini ada pokok masalah ini juga eh, satu yang meninggal. Nah ini yang ada dua yang meninggal. Nanti contohannya. Ini ada yang t, dua meninggal. Ini meninggal, ini juga meninggal. Ya. Ini perlu dihitung. Saya kira itu Allah Taala Alam. Uh, insya Allah besok kita mulai. Aku lho kulihat as-Tabirolahalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.